السلام عليكم الله وبركاته ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مدلله ومَن يَدْعُ لَهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 يَسْلُهْ لَكُمْ مَّا مَالُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَسْتَقَلَّ حَدِيثِ كِتَابُ ٱللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرَّ ٱلْأُمُورِ مُفْتَتَحَاتُهَا وَقُلْ لَا بدأ مُبْدَأَةَ بِدْعٍ وَقُلْ لَا بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ Ibu ibu sekalian rahimani warahimahu kurni Allah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih bersama-sama diberikan sehat oleh Allah Subhanahu Wataala sehingga alhamdulillah bisa hadir, bisa bermajlis dan belum hujan ya. Mungkin kalau hujan besar Mau berangkat, berangkat, enggak, berangkat enggak. Hmm. Saya juga SMS dulu <laughs> Ini sudah datang nanti Tidak ada jamaahnya <coughs> Tapi Alhamdulillah Ini Allah subhanahu wa ta'ala Kasih izin kepada kita Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan Dan dapat ilmu yang bermanfaat Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan Sore hari ini Pada materi-materi sebelumnya Kita telah belajar tentang Masuknya Setan ke dalam apa bu? Hati manusia Kita sudah ngambil berapa bu? Masih ingat? Dua Apa? Apa bu? Yang pertama adalah Jangan Jangan marah Yang kedua Mengikuti Hawa nafsu. Yang ketiga Hasad, hasad. Nah. Tapi pada kesempatan kali ini Saya tidak bisa melanjutkan tentang Hasad Nanti mungkin ada episode yang lanjut Kelanjutan daripada pintu masuknya setan Karena saya bekerja sama dengan Yayasan Hisbah Bulan Desember ini Saya suruh ngomong masalah Tauhid Masalah apa bu? Tauhid Nanti insyaallah juga Dari yayasan hisbah ada Selebaran kecil Ini nanti bisa ibu baca ya Dibaca nanti pas akhir di rumah bisa baca Kalau dibagi di awal takutnya baca Ustaznya lagi nerangin malah gak khusus <guruh> Jadi nanti bacanya di rumah saja Nanti takutnya Ustadznya salah juga, nanti ditegur. Wah ini salah Pak Ustadz, tidak sama. Ia. Makanya saya membaginya terakhir saja. ya Dan satu fokus, ngajinya biar fokus. ibu ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Sebelum kita mengawali dari materi kita pada kesempatan kali ini. Yaitu masalah Tauhid. Subhanallah Kalau kita lihat umat Islam Pada masa-masa sekarang ini Sudah sangat luar biasa Betul apa betul? Luar biasa Ya, yeah. Majlis taklim di mana-mana Zaman dulu majlis taklim masih Masih sedikit sekali Tapi masalah Karena semangatnya Ibu-ibu Perkembangan zaman, masalah hampir malah kalau saya dengar ngaji setiap hari sini bu ya, masalah hari Senin di sini, hari Selasa di sini, hari Rabu di sini, Kamis di sini, sini. Bosen nggak kira-kira bu? Nah. <laughs> Alhamdulillah ya, nggak ngaji nggak boleh bosan ya ngaji nggak boleh bosan <tuh> Terus masalah pembangunan masjid sekarang masalah luar biasa juga. Masjid hampir setiap RW bahkan setiap RT ada sekarang saking majunya Islam orang pakai jilbaban, masuk Allah jilbaban di mana mana ada jilbab betul? Bu? betul. Di Indo Mart pakai jilbab, <laughs> ya. Jadi jaga WC ada jilbaban, jilba. jilba. penjaga pom bensin pakai jilbab. Jilba bahkan masalah mungkin pelacur juga pakai silver <risas> pelacur pakai pakai silver betul apa betul bu nah, bahkan masalah ada juga masalah di gereja di gereja ini bu di gereja itu juga pakai silver ya. orang Kristen pakai peci. ada nggak bu ada itu ya. <laughs> pakai peci. kayak orang is Islam ini. Tapi kira-kira Masya Allah ada banyaknya Kegiatan-kegiatan umat islam Zakat fitrah, zakat mal Kemudian Akita, ibadah-ibadah yang lain Tersebar di Hampir ke pelosok-pelosok desa Apakah kira-kira Ini sudah menunjukkan Kualitas daripada beragama Umat islam Sudah apa belum bu? Sudah apa belum? Belum Makanya Masya Allah untuk kemajuan Masya Allah jumlah kita sekarang banyak sekali Akan tetapi apakah sudah memiliki kekuatan yang memadai? <tuh> Makanya Masya Allah kalau kita lihat di berbagai bidang-bidang agama seperti itu Oleh karena itu kalau kita lihat <tuh> Kira-kira kiai zaman dulu sama kiai zaman sekarang pinteran dulu apa pinter sekarang Bu? Pinteran sekarang apa pinteran dulu? Pinteran dulu Bu? Pinteran kapan Bu? Dulu Alfiyah sampai hafal, curmiah sampai hafal Gitu ya Makanya Masya Allah saya siaroh ke beberapa pesantren ada yang sudah dari Mesir ada yang sudah dari Madinah Tak tanya kira-kira sampean sudah Berani ngomong ilmunya sama Belum sama bapaknya Sama belum ilmunya Maka Tidak berani ngomong saya sama ilmunya Ini menunjukkan apa? Kualitas ulama-ulama zaman dulu Lebih hebat daripada Ulama zaman sekarang Sekarang tapi kalau masa Allah, kalau kita lihat dokter zaman dulu sama dokter zaman sekarang beda mana bu? Zaman sekarang. Zaman sekarang. Betul ya? Sunat dulu masalah pakainya senari, <tuk> ya, <tuk> nari. Kalau sekarang masalah Allah habis disunat bisa lari-lari bu ya? <tuk> <tuk> Luar biasa. Dulu waktu zaman saya kecil di sunat Masya Allah sampai sebulan baru sembuh Obatnya pakai sulpamilamid <laughs> Masya Allah tidak sembuh-sembuh Ini tidak kering lecet lagi Masya Allah Tapi zaman sekarang Masya Allah Sudah canggih Lahiran zaman dulu sama zaman sekarang Praktisan mana Bu? Kalau dulu Masya Allah lahiran Kira-kira jahitan berapa Bu? Ada jahitannya tidak? Ya? di ya, tadi di fatih sekarang kalau enggak dicai ya. ya. ya. ya. ya. ini luar biasa ya. Ya. makanya masyaallah saya akan membawakan hadis Zaman sekarang masyaallah ini sudah diramal oleh nabi SAW sudah diprediksi oleh nabi SAW yusikul umamu an tad'a alaikum kama tad'a alaqla ila qas'atiha qala qa'ilun وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ حُثَاءٌ كَحُثَاءِ السَّيْلِ وَلْيَنزَعْ عَنِ اللَّهِ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةُ مِنْكُمْ وَلَيُذِيقَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهَنَ فَقَالَ قائل يا رسول الله وما الوهن Qala khubbud dunya wa qarahiyatul maut. Sudah hampir data masanya. Ya. Orang-orang itu pada berebut seperti seseorang yang berebut makanan di sebuah nampan. Faqala qa'il maka berkata seorang yang mengatakan wa min qillatin nahnu Apakah disebabkan karena jumlah kita yang pada waktu itu sedikit? Kalau Nabi menjawab bal antum idin ketir. Bahkan antum kamu sekalian pada hari itu. Jumlahnya sangat banyak. Walakinakum hudha'un kahudha'isail. Akan tetapi engkau posisinya adalah seperti buih di lautan. Tahu buih bu? Ibu? Masya Allah kalau kena ombak kira-kira kuat apa nyebar bu? Nyebar. Allah subhanahu wa ta'ala mencabut dari dada-dada. Musuh kalian al-mahabah rasa takut. Musuh sudah ya, rasa takut lagi sama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala melemparkan ke dalam hati-hati kalian al-wahan. Penyakit yang namanya apa? Al-wahan. Faqala qail maka seorang yang berkata mengatakan Ya Rasulullah, wahai Rasul Wahm al wahnu? Apakah yang dimaksud dengan wahnu? Kalau hubut dunia wa karohiyatul maut, yaitu penyakit cinta kepada dunia dan senang kepada wa maut dan benci kepada kema, kematian. Ini posisi kita, zaman kita umat umat Islam sekarang. Jumlahnya banyak, yang jilbaban banyak, musolaknya banyak. Jamaah taklimnya banyak, tapi digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa bu? Buih dila, lautan. Makanya Nabi Sallallahu musuh-musuh Islam, musuh-musuh Islam itu luar biasa, mengejar kepada Islam itu sangat luar biasa bu. Jadi musuh-musuh Islam itu ternyata Benci sekali, khawatir sekali Kalau umat islam mempelajari islam Dengan sumbernya yang asli Itu Musuh-musuh islam itu pada takut Musuh-musuh islam pada apa? Takut. takut Kalau belajar sunnah, belajar al-quran, sunnah as-sahiha Mereka pada takut Maka pada dibenci tuh Oh jangan ngaji Quran hadis jangan ngaji ini dan itu sebab kalau umat Islam tuh pada pinter Quran pada pinter hadis itu bahaya karena kalau umat Islam sudah kembali kepada apa kepada apa bu Al Quran was Sunnah yang sahihah ini umat-umat musuh-musuh Islam itu pada takut ini terbukti. Tapi kalau ngaji, Masya Allah, ngajinya paling puji-pujian doang. Ngajinya enggak ngaji Quran. Ngajinya misalnya apa ya? Apa bu yang apa? Ya, ibu siiran, sholawatan, misalnya ya. Ya, terus ini biar. Karena itu enggak tapi kalau kita Belajar Quran tafsirnya yang benar itu urutan Islam pada hebat hebat. Dan yang menjadi prihatin lagi, Masya Allah, kalau ada ustaz yang ngajar... atau ustaz yang lagi pengajian bicaranya Quran, bicaranya Sunnah, katanya ustaznya usteker Ustadz keras, nggak mau ngaji. Kalau yang biasa biasa saja, yang muda, yang ini, Masya Allah, apa apa ini, apa apa boleh, oh itu mah ustaznya enak. Ustad Gaul ngaji bisa kerongsongan perut. Habis ngaji ditanya oleh-olehnya apa, nggak tahu tadi mak. Ya gitu. Bahkan masalah Ustad yang kalau ngaji nggak ngelucon, nggak ngelawak, nggak laku. Bener bu? <gitu> Makanya sehat hati kalau ngaji ya. Guyon terlalu banyak juga nggak bagus. Gak guyon juga kadang-kadang nggak -kadang hidup. Makanya kadang-kadang terkasih ya itu tapi kalau kebanyakan guyon itu juga nggak bagus itu juga nggak nggak bagus ya maka saya prihatin daripada teman-teman di Hisbah ngajarin anak-anak ya ada ini ngajarin anak-anak ini rencananya yang namanya anak-anak itu masya Allah Diajak jalan Atau rekreasilah, lah Reh lah kalau sejarah kita Itu sampai orang tuanya gak boleh Orang tuanya apa? Gak boleh Nanti maksud Allah kalau dibawa kemana Nanti diajari nembak nanti Bikin boom <gitu>, gitu Ini sampai saking ini kata -kata. Sebab apa? Sebab pemahaman kepada agama Belum sampai ke pemahaman yang luar biasa Makanya kalau umat Islam, umat Islam itu ngaji kepada kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, musuh-musuh Islam itu pada takut. Musuh-musuh Islam itu pada apa, Bu? Takut. takut <tuh> Makanya juga disebutkan, kita jangan sampai bangga dengan jumlah yang banyak. Bangga dengan jumlah yang apa, Bu? Masya Allah. Tapi enggak ada apa-apanya, enggak ada kualitasnya, enggak ada jumlahnya aja banyak. Tapi kuatnya enggak ada. Tapi masalah, sedikit malah dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bisa buka dalam Al-Baqarah ayat 249. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah. Wallahu ma'assabirin. Begitu banyak kelompok yang sedikit Mengalahkan fiatan ketira Jumlah yang banyak Bi'idnillah Dengan izinnya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita jangan sampai Gental Wah jumlah kita semua sedikit ya Tapi jumlahnya sedikit Kalau kita kualitasnya bagus Itu lebih hebat Daripada jumlahnya banyak Tapi tidak ada apa-apa Apapanya apa ngaji jumlahnya masalah sekitar 20 sampai 30 tapi habis ngaji ditanya tahu diamalkan itu lebih hebat daripada jumlahnya 200 tapi ngajinya cuma apa? guyur ngajinya cuma gak tahu nggak. makanya apa? beruntas Bahkan disebutkan dipuji oleh Allah kam min fiyatin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'ithnillah wallahu ma'as sabirin sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang apa sabar maka juga dikatakan ta'akharal muslimuna li'annahum taraku orang-orang Islam itu terbelakang li'annahum taraku mereka meninggalkan apa agama mereka. Wa taqaddama ghairuhum liannahum taraku dinahum dan umat-umat atau golongan-golongan yang selain Islam maju sebab mereka meninggalkan agama mereka. Jadi kalau umat Islam itu mundur sebabnya apa Bu? Meninggalkan ajaran apa Bu? agama mereka. Suruh jilbaban. Enggak mau jilbaban. Malah kalau enggak, malah kalau jilbaban katanya kuno Nanti kalau jilbaban punya anak Kalau jilbaban Nanti susah lakunya Ada yang kayak gitu bu? Padahal pak Perintah jilbab itu sama saja Perintah sholat Allah subhanahu wa ta'ala sholat Perintah juga kepada perempuan Untuk mengenakan apa bu? Jilbab Berarti kalau kita gak pakai jilbab Sama saja kita gak sholat Hakikatnya gitu tapi kadang-kadang umat belum tahan. Sebagian besar. kaum muslimin belum paham. Kira-kira yang jilbaban dengannya enggak tidak banyak mana, Bu? Banyak yang berjilba, Bapak enggak tidak Yang enggak berjilba. berjilba. Malah masyarakat pakai elektron. Terus selananya di atas lutut. Katanya keren. Cepat laku. Ya, itu ya. Kan repot ini. Ini pada kebalik makanya masuk Allah kalau misalnya saya taruh kayak gini ini apa bu air, air. ini apa sedotan. sedotan ya coba sekarang ibu kalau saya angkat kayak gini bilang air kalau saya bilang angkat kayak gini sedotan coba air. Air. Sedotan. Air. <laughs> air. Sedotan. Sedotan. kalau saya balik sekarang kalau saya angkat air ni Sedotan, ibu bilangnya sedotan Kalau saya sedotan, bilangnya air Coba di dites ya Satu Sedotan, sedotan, air, air, sedotan, air, sedotan. Sedotan. Ayo. Ayo. <laughs> Ada yang salah enggak? Ayo. Ada yang salah, itu ternyata ada ilmunya Ilmunya apa? Kita ini sudah terbiasa Umat Islam itu sudah terbiasa kalau pertamanya ini benar-benar hakiki air. Hakiki apa bu? Air. air. Ini sedotan. Ini benar sudah benar. Musuh-musuh Islam itu merubah. Merubah. Yang air jadi sedotan. Pertamanya ibu ketika ini bilangnya air terbiasa ya. Karena sudah terbiasa. Nanti dirubah sama orang Kristen... Ajaran agama ini misalnya ajaran agama Dirubah, ini air bilangnya Suruh bilang apa tadi? Cerita. Sedotan, ibu kayak bilang bingung ibu Suruh bilang sedotan, air air Tapi lama-kelamaan Ibu lanya mudah, kenapa? Sudah terbias. terbiasa. terbiasa Umat Islam juga dipolak-balik Sama orang Kristen seperti itu Masya Allah Suruh jangan berpakaian yang bagus Kurban sekarang misalnya gak boleh Nyembeleh di ini ini torikoh daripada umat, umat Yahudi Atau umat yang benci kepada Islam Makanya umat Islam itu akan mundur Apabila mereka meninggalkan ajaran agama Dan umat-umat Yahudi, umat-umat non-Islam Akan maju ketika mereka meninggalkan agama-agama mereka maknanya, masalah non Islam bisa hafal Quran bu, percaya bu. Kita yang orang Islam malah belum hafal Quran. Orang Kristen hafal Quran. Ada. Letaknya masalah. Tapi tujuannya bukan untuk menjayakan Islam, tapi untuk apa? Menghancurkan agama Islam. Ini rumus. Nah oleh karena itu inilah ketika kita dibolak dibalik. Maka akan menjadi terbiasa Tapi nanti Beda kalau dalam masalah Dejal ya Dejal itu sifatnya Pembohong Sifatnya pembohong Nanti kalau orang ke Bandungan, Besok ditanya sama Si apa Dejal Dejal ini nanti bawa api Sama bawa air bawa api sama bawa air, ibu kira-kira orang-orang kabandungan sini mau pilih air apa pilih api bu? air apa api? air, air, berarti kebalik semua ini, <laughs> kebalik semua. suruh milihnya adalah milih api bu. dajal nanti kalau datang suruh kalau dajal itu bawanya air itu hakikatnya api yang sangat panas. Api yang sangat panas. panas Kalau membawa api Hakikatnya apa? Air yang sangat segar Makanya nanti kalau Dajan nyuruh Milih nih, milih mana? Milih air apa milih api? pilihnya Pilih apa Bu? Api, karena hakikatnya api itu adalah Air yang segar Kalau air itu ternyata api yang sangat Panas, itu bedanya Ini juga diceritakan dalam sebuah hadis Jangan sampai ketipu Bu ya nanti dajal itu sifatnya bohong maka di sininya ditulis apa? ditulis apa? Kafir. kafaro. tulis apa? Kafaro. Kafaro. kafaro itu saking kafirnya si dajal itu. ini. ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, idah <tul> adomat ummati adunya disebutkan dalam sebuah hadis yang dilakukan oleh Imam Turmudi. Itu ada ternyata tiga sebab Umat Islam itu pada Menurun Atau terbelakang Ida adumat umatid dunia Nusa'at Atau nasa'at minha Haybatan Islam Wa idha tarakatil amru bil Bilma'ruf Wa nahya'anil munkar Hurimat barikatil wahyu Wa idha tasa'abat umati Sakatat min aynillah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi. Idza 'adamat ummatid dunia ketika umat Islam umatku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagungkan dunia naziat minha Haybatan Islam. Ketika umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengagungkan dunia maka dicabut apa Bu? Haibatan Islam. Islam itu enggak ada apa-apanya. Kalau pengikutnya penganutnya kepada senang kepada apa? dun dunia. Kemudian yang kedua, wa ita turikatil amru bil ma'ruf dan apabila ditinggalkan al amru bil ma'ruf menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar, khurimat barakatul wahyu, maka diharumkannya barakahnya wahyu. Kemudian yang ketiga, wa'idah tasa abad ummati sakotat bin Ainilah maka ketika umat Islam saling berbantah-bantahan, saling cekcok dalam masalah-masalah agama sakotat bin Ainilah maka jatuhlah dari pandangan Allah Subhanahu Wa Taala ini mazaloh. Jadi yang menyebabkan umat Islam itu runtuh atau hancur di antaranya disebutkan ada tiga poin. Di antaranya adalah apa? Ketika umatnya mengagungkan apa, Bu? dunia. Sebabnya apa? Akibatnya apa? Eh, dicabut kehebatan Islam. Yang kedua, kalau umat sudah meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar Kurimat <tuh> barokatul <al> wahyu. Kalau umat Islam sudah meninggalkan al-amru bil ma'roof dan nahi anil munkar, maka dicabutlah juga barokah wahyu. Wajdatasa <tuh marakata> abad <al> ummati, <-rahi> maka apabila saling bergontok-gontokan, saling menjatuhkan satu dengan yang lain umat Islam ini, Saqot bin Ainilah akan jatuh dari pandangan Allah Subhanahu. Tangala artinya tidak diperhatikan. Kira-kira sekarang sudah muncul apa belum, Bu? Muncul apa belum? Yeah. Orang pada suka atau cinta kepada duni? dunia? Dunia. Siang jadi malam, malam jadi? Siang. gara-gara cari duni? dunia? Dunia. Kemudian orang sudah tidak peduli lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Terutama kita mulai amar ma'ruf nahi mungkar dari keluarga diri sendiri kita. Anaknya enggak sholat, kira-kira ibu Mau amar ma'ruh enggak bu Amar ma'ruh enggak bu Sholat dulu nah Sudah kayak gitu belum bu ya. Alhamdulillah Anaknya keluar masalah Pakaiannya di atas lutut Ibu nah himungkan enggak bu Ah enggak lah Takut enggak laku ya. Ini Ini salah satu umat akan Mundur disebabkan ini Kemudian yang ketiga Ketika sudah umat Islam itu sudah berkontok-kontokan Yang satu pakai gunut Yang satu enggak pakai gunut Cek Cek cok. Yang satu hari rayanya hari Sabtu Yang satu hari Minggu Cek cok. Nah, ya. Yang pergi hari Sabtu Yang ahad Masya Allah, Mau ke sawah apa mbak ya ini Masalah-masalah yang puru, Masalah-masalah yang itu ini akan menjadikan kita jatuh Dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Masalah yang lebih memprihatinkan lagi Adalah pembahasan yang insya Allah Kita akan bahas pada kesempatan kali ini Yaitu tentang masalah tawhidim Masalah kesirikan ini sangat luar biasa Maka masalah Kalau kita lihat umat-umat Islam ini masih sekali banyak kita dapati yang terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar yaitu dosa masalah sir Sirik. Dakwah Sirik, Dakwah Tohi, Dakwah Sirik ini apa katanya dakwanya dakwah ker keras. Tapi masa Allah, Nabi saw. Dakwah di Mekah berapa tahun Dakwah Tohi itu? Kalau kita baca sejarah Nabi, Nabi dakwah tentang Tauhid di Mekah itu berapa tahun, Bu? Sekitar 13 tahun. Sekitar berapa, Bu? 13 tahun kira-kira lama apa sebentar? Lama. Ini cuma berbicara masalah apa? Tauhid. kesirikan sudah di mana-mana masalah yang namanya apa ibu kalau masalah tahu ziarah kubur itu doa-doa yang dibaca ternyata doa-doa di situ banyak sekali ke kesirikan kesirikan <tuh -tuh> minta sama wali ya Allah ya ya wali ya Allah ya kadeh ya kadeh kadeh penuhilah hajat kami berikanlah haji ibadah haji mudahkanlah untuk ziarah Mintanya kepada apa sih? Si wali. Bahkan ada yang beranggapan masyarakat Barang siapa yang ikut siarah kubur Ke wali ini sebanyak tujuh kali makan nilainya sama dengan haji Mau bu kayak gitu bu? Malah ada berita-berita yang terbaru ini masya Allah Ada namanya di Ibu sudah tahu atau belum beritanya itu? Yang di ada di mana itu? Di Pemalang atau di mana itu saya lupa. Jadi di situ ada yang namanya gunung yang namanya gunung Kemukus. Gunung apa bu? Kemukus. Yang di situ tuh kalau siaroh diwajibkan tuh kapan? Untuk, untuk sina dulu. Ini. Siapa yang pengen rezeki, siapa yang dimudahkan jodohnya, siapa yang tim ini, syaratnya itu kalau mau ziarah saya baca di artikelnya itu dan juga tadi YouTube saya baca eh, buka juga lihat bentar itu. Itu nama gunung kemukus, siapa yang mau ziarah itu syaratnya harus cari pasangan zina dulu. Karena kita gini itu ajaran benar apa enggak, Bu? Salah atau benar? Pengin rezeki, kau harus maksiat dulu. Pengin rezeki, maksiat dulu. Ini Umat Islam dia mesti kan. Kira-kira, masallah, kujibatil jannah bil makari, surga dihias dengan sesuatu yang makro, yang yang tidak disukai. Tapi kalau neraka, kujibat bisahwat yang senang senang. Kira-kira kalau masallah, apalagi pemuda lagi panas panasnya, ya kira-kira ada promosi kayak gitu laris enggak Bu? Laris. Sudah embel-embelnya siaroh kubur dapat pahala antar yang kepengen rezeki jadi ini, tapi syaratnya ini enak. Tapi menurut orang-orang yang jahil syaratnya harus itu dulu. Ngeri enggak Bu? Gini-gini Bu, ngeri. Ini sudah ada di di Pemalang ya. Malu, Jawa, di daerah itu. Bagaimana kan luar luar biasa. Maknanya gunung badam meluap, gunung badapato harol fasa itu filter diwan bahari bimakasabat ayatinas terjadinya kerusakan di muka bumi, ya, di lautan bimakasabat ayatinas ini disebabkan karena pelaku manusia itu sendiri. Ini luar biasa. Makanya nanti kita akan bahas juga dalam kitab Al-Mal As-Sariah juga nanti ada akidah-akidah yang batil. Akidah-akidah apa? Yang batil. Tapi nanti kita gak, gak sampaikan. Saya ada beberapa taklim nanti saya bagi. Nanti insyaallah di Pak Mulyadi. Minggu kedua nanti juga ngaji juga biar tahu. Nanti saya akan bicara masalah. Mau kif di bulan safar Apa sih kadang-kadang pelajaran di bulan safar Nanti biar saya pisah-pisah materinya enggak sama-sama <tuh> Nanti ada di hari Kamis Itu juga nanti bahas tentang tohi tapi materinya berbeda-beda Jadi ngaji di sini walaupun ngaji sama saya Di sini temanya beda-beda Enggak ngaji sama terus gitu materinya Nanti bosan Bosan ya Bosan ya Nanti makalanya nanti di Maulid atau Wakafat di bulan Safar nanti kita udah di bulan Safar ini sudah tanggal berapa bu Safarnya ya sekitar tanggal berapa sembilan ya masalah atau sepuluh itu nanti kita akan ngaji masalah Wakafat di bulan Safar itu ngapain aja <tuh> dan ini menjadi prihatin kita menjadi prihatin lah oleh karena itu Nanti ibu juga bisa membahas di sini dibaca tentang keutamaan tauhid wahakiqotu tauhid wafatu ilul. Maka akan saya baca pertama dari masalah fadlu ilul tauhid wahhotu rotusir. Keutamaan keutamaan tauhid dan bahaya bahaya syirik. Keutamaan tauhid ada tiga saya bahas di sini. Yang pertama adalah Keutamaan Tauhid yang pertama Diharamkannya neraka itu bagi kaum muwahidin Atau ahluk Tauhid Kalaupun masuk neraka Mereka tidak kekal di dalamnya Fadilah Tauhid yang pertama adalah Diharamkannya neraka bagi kaum muwahid Jelas bu? Jadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mentauhidkan beribadah ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, haram bagi dia untuk masuk apa? Neraka. neraka. Senang enggak, Bu? Kepengen terbebas dari neraka? Hmm. Syaratnya harus apa? Tauhid. Pertanyaan, tauhid siapa? apa? Tauhid ifradillah bil ibadah wa nasjil ibadatan amma siwallah mengesakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wa nasjil amma siwallah man niyadakan ibadah ibadah yang ditunjukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala contohnya kita sedekah oh. lepas daripada syirik lepas daripada riya kita solat Jangan sampai sholat kita niatnya adalah Kepada selain Allah Ditunjukkan kepada selain Allah Dan ibadah-ibadah takarub-takarub yang lain Baca Quran Supaya ditengar tetangga Supaya dibilang Rajin baca Quran Itu hati-hati Keutamaan yang sangat luar biasa Masallah Yang ini menjadi incaran syaitan Incaran jin bahwasanya manusia ingin diajak untuk keterbat yang hina yaitu ke neraka. Ke neraka. Ini ngajak-ajak setan itu. Ngajak-ajak setan tadi, Allah kalau mau ziarah syaratnya harus berzina dulu. Ini yang ngajak setan ini. Supaya pada masuk apa? Neraka. Tapi kalau orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya? Yeah? Di dalam banyak ayat, di antaranya juga hadis Nabi saw yang diriwayatkan dari Ubaidah bin Samit radhiyallahu an, "Kata Nabi saw, 'Man sahada Allahu laha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah harma Allahi al-nar.' Rawaah Muslim. Hadisnya sahih. Riwayat siapa? Ya, Muslim kalau yang punya sahih Muslim bisa dibuka hadis nomor 29. Dicari di sahih Muslim itu hadisnya ada di sahih Muslim nomor 29. Man syahida an la ilaha illallah. Wa anna muhammad rasulullah. Haramallahu alaihin nar. Barang siapa yang bersaksi. Bahwasannya tidak ada ilah. Kecuali Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka haramallahu alaihin nar. Allah mengharamkan baginya apa bu? Meraka. Ini hadis sahih. Riwayatnya diriwayatkan dalam. Sahihul muslim nomor 29 kemudian yang kedua ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala fadilah yang ketua, kedua dari fadailu tauhid atau keutamaan tauhid adalah dijanjikannya mereka untuk masuk surga yang pertama tadi kalau orang yang tauhid ibadahnya benar karena Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama apa Bu tadi? Diharam. Diharamkannya masuk neraka. Yang kedua, Dijanjikan untuk masuk surganya Allah Subhanahu. SWT. Ini masalah-masalah pokok. Masalah-masalah penting. Tapi kadang-kadang serang sekali dikaji. Betul apa-betul Bu? Masalah penting ini. Tujuan, sering saya katakan bahwa tujuan akhir manusia, Imah finar, imma fil jennah. Kalau enggak di neraka, di mana? Surga saja. Rumusnya Pak Tauhid. Rumusnya apa? Tauhid. Hadisnya juga ada dalam sahih Muslim juga, nomor 25. <coughs> An-Nuthman kala, kala Rasulullah s.a.w. Man mata, wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah al jannah. Barang siapa yang meninggal atau wafat. Wahuwa yaklam. Sedangkan dia mengetahui bahawasanya tidak ada illa. Yang disembah dengan hak illallah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Takholan jannah. Maka orang tersebut masuk ke dalam surga. Senang gak bu? Senang. Makanya. Man kana akhiru <tuh> la ilaha illallah. Takholan jannah. Ini kalimat yang luar biasa Kalau kita lagi nunggu orang mau meninggal Atau sakaratul maut Itu jangan putus-putus Untuk dibacakan Kalimat tahlil Yaitu La ilaha il Dengan berdasarkan sabda Nabi Lakhinu mautakum La ilaha il Lallah Terus Ayo ucap La ilaha illallah. Nah kalau Allah-Allah doang gimana Pak Ustaz? Perintahnya yang bagus adalah la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang ada yang cuma Allah. Allah. Allah. Allah. Tapi yang bagus apa Bu? La ilaha illallah. Allah, Allah. tapi jangan cepat-cepat. Karena itu lagi masalah luar biasa Disebutkan dalam hadis Nabi Innal mawta la sakarat Sesungguhnya mati Lagi sakarat itu betul-betul sakit Sakitnya kayak apa? Tidak tahu, tapi betul-betul La sakarat kata Nabi La sakarat itu, lahnya itu lah mutaukid Benar-benar sakit Benar-benar apa bu? Sakit, sakit. Kayaknya Masya Allah Kemudian fadilah yang ketiga. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kepada mereka ampunan dari segala dosa. Masa Allah. Ada yang gak punya dosa bu? Kira-kira bu? Semuanya punya dosa? Dosa. Tapi dengan kita bertahid yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mentahidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan diberikan kepada mereka ampunan dari segala dosa. Usah. Hadisnya adalah dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jalla man laqiya bi qurabin ardhi khataaya la yushrik bi syai'a laqaytuhu bi mitliha maghfira. Tawab hadis yang ke-2687. Dari Abi Dzar semoga Allah meridainya berkata Bersabda Nabi SAW alaihi wasallam berarti hadisnya ini hadis apa Bu? Kalau ada yaqulullah azza wajan hadisnya hadis qudsi. Kud, Man laqiya ni fi turabil ardi khataya barang siapa yang menemui aku kata Allah Subhanahu wa taala fi turabil au kesalahan-kesalahan yang banyak Kemudian bi Kemudian dia tidak Mensekutukan Allah Sedikitpun Maka saya menjumpainya Akan saya berikan Ampunan yang sepadanya itu Kalau kita Masya Allah 70 kali dosa Kalau kita tidak musrik Berarti diampuni juga 70, 70. Kalau 100 Allah kasih ampunan juga 100 ini untuk memahamkan saja Jadi orang yang Men, e, orang yang mentahukan Allah tidak musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu jaminannya akan diberikan kepada mereka Ampunan dari segala dos, dosa Ampunan dari segala dosa Ini luar biasa Kemudian bahayanya syirik itu juga luar biasa <tuh> Tapi ini karena sudah waktunya sudah jam 5 ya Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang tentang bahaya apa Bu? Bahaya sirik insya Allah Nah bahaya sirik ini sangat luar biasa Dan Taufik ini sangat luar biasa Makanya nanti di akhir ini saya akan ajari doa Supaya kita terbebas dari doa Dosa apa Bu? Sirik Dosa apa? Sirik Ini nanti bisa dibaca ketika habis sholat ketika lagi duduk, lagi di mana saja, ini bisa doa dengan doa doa ini. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni A'udubika inni bika. Tiga. Dua Wa astaghfiruka, wa astaghfiruka lima la alam la allahumma inni as'a allahumma inni a'udzubika an ushrika bika wa ana alam wa, wa, wa astaghfiruka lima la alam Apa la alam apal ya bu masyaallah Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Depannya mau dapal ya. Depannya apa? <tises> Anusrika bika. Anusrika bika. Anusrika bika an usyrika bika an usyrika wa ana a'lam wa ana, alam. Wa ana a'lam allahumma inni a'udzu bika. bika an usyrika bika. bika wa ana a'lam, alam. Hafal ya a'lam yang keduanya <tik> wa astaghfiruka wa astaghfiruka wa astaghfiruka lima la a'lam la ya artinya ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari mencekutukanmu wa'ana a'lam saya mengetahui mengetahui. jadi kadang-kadang orang yang sudah tahu Taufiq tapi suka juga berbuat syirik syir. doanya kafaratnya doanya ini wa'astafiruka lima la a'lam lima la a'lam dan saya lima la a'lamu Ya dimala Dan saya minta ambun Kepadamu ya Allah Terhadap dosa sirik yang saya tidak tahu Kadang-kadang ya, ya. ada sirik yang Itu sirik tapi kita belum tahu Maka bisa doa seperti <tuh>, Allahumma inni a'udhu bika An usrika bika Wa ana a'lam Wa astaghfiruka Bima la a'lam Coba dibaca bersama-sama ya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima lah la a'lam. Wah, hafal kan ini sesuatu. Dapat doa sah. apa? Satu ya. Nanti insyaallah ngaji Selasa yang akan datang lagi dua minggu ketiga tiga insyaallah. Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi doa ini. Ini oleh-olehnya doa ini, mudah-mudahan kita termasuk ahli tauhid dan dijauhkan dari penyakit yang namanya penyakit syirik. Shir. Nah, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Nah, tadi marilah kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahu wa bihamdihi ta'ala.